kepada Allah Taala memohon ampunan memohon ampunan memohon ampunan disitulah keserusan kita bahwa oh iya saya memang dulu sering marah sama suami saya saya sering jengkel sama istri saya saya sering marah meledak dengan istri saya saya sering begini saya jadi yang diingat itu kesalahan kesalahan kita kepada umat Allah apa pada Uh, suami, istri, anak kita atau siapapun, itu keseriusan kita nak. baru nanti para malaikat itu menilai kalau keseriusannya memang benar kemudian dinilai, kalau itu yang menulis itu memang betul-betul roket dengan nilai total, makanya kesempurnaan 100% ya, makanya bisa diterima 90% itu sudah bagus tinggal nanti itu terus menerus kita minta ampun pada Allah Ta'ala 90% itu terus menerus masuk sehingga mencapai target tertentu agar sakit itu bisa mulai ringan, nah itu urusannya Allah kalau itu, jadi bukan urusan saya. Okay. Jadi kalau sudah masuk targetnya Allah, memangnya kan sama, sebenarnya. Masuk, oh ini dia sudah sekian kali dia tulus, kemudian masuk target, ya sudah beri dia keringanan dulu sakitnya hilang, memangnya seperti itu. Ya. Ya. Jadi makin jelas ya pemirsa kalau tobat, tobat untuk mengharapkan ridha Allah. Benar-benar mengakui kesalahan dan tidak mengulangi. Bukan karena untuk tujuan tertentu. Pengen terhindar dari ini. Pengen penyakit ini dihilangkan. Bukan seperti itu. Baiklah hati akan kembali di saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. secara bengkel hati ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI dan sekali lagi um, kalau pemirsa bersama rombongan ingin bersama-sama dengan kami bergabung di sini <guruh> ya Bapak udah berdiri aja sebentar ya Pak, tunggu sebentar ya Pak ya pemirsa juga boleh bergabung dengan cara mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu ke nomor fax yaitu 021 840 89 -118. sekali lagi nomor faxnya adalah 021-840-8918 Oke okay. Bapak, monggo Pak Mau berdiri tadi ada apa? Oh, akuat berdiri Udah gak kuat berdiri, Pak Oke okay. eh, Gak apa-apa, gak apa-apa Kalau gak kuat bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dan yang kami hormati ya. Perkenankanlah saya. Atau terima kasih telah diberi waktu kepada kami Bahwasannya saya Suradal Bapak siapa? Suradal Bapak Suradal Dal, Jalan Anggrek nomor 9 Magelang okay. Dengan istri yeah. Mempunyai masalah bahwa istri sudah beberapa tahun itu sakit seruk kami berusaha, dokter maupun ke lain tempat, kami sudah menyusahkan. Tetapi sampai sekarang kami belum bisa sembuh. Dan kaki kanan masih diseret. Mohon solusi Pak Ustaz kami. Terima Istrinya kasih. Ke mana, ya. Istrinya ada di mana, Pak? Di belakang sekali. Benar masih ada Pak? pak. Benar masih ada? Kalau, kalau, kalau istrinya di belakang. Ya. Bapak tinggal pergi aja Oh, enggak Di belakang sekali mungkin lihat Oh Jangan, jauh. jauh, jauh oh, iya, iya, jauh ya. Ya. Iya. Fatural kami min. min ka, oh, oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi waverakatu. wabarakatuh. Hmm. Ya hati-hati Pak. Akhirnya. Iya. Kalau solusinya stroke, uh, itu apus -apus. stroke itu disebabkan karena biasanya orangnya agak antara pendiam dengan emosi itu banyak diamnya. Tapi sebenarnya emosinya itu memang hampir setiap keadaan emosi. Tapi disimpan marahnya. Jadi marahnya disimpan. Kalau memang yang kena itu kaki kanan berarti ini kayaknya ini ibu kena mulai kapan pak Suradal ibu, ibu kena mulai kapan kira-kira sudah -kira delapan tahun sih wah 8 tahun aja dokter nggak bisa ngobatin apalagi saya pak pak <laughs> itu Ustad Alloh minta penantaran Ustad iya oh ya kan ada pengobatan secara kedokteran ada pengobatan secara Islami kalau dia... kalau saya sih memang melihatnya normal aja sebenarnya ya. kalau stroke itu saya mengalami dan menyadari kalau stroke itu termasuk penyakit sulit jadi stroke itu penyakitnya mirip kanker kalau kanker itu sulit karena nanti larinya meninggal kalau stroke itu sulit karena jengkelin gak sembuh-sembuh Jengkel. jengkelin jadi penyakit yang jengkelin kayak gatel itu kan jengkelin gak sembuh-sembuh banyak sekali tapi ya itu ya, ya. Kalau stroke nya sebelah kanan nih Pak Suradal, jadi ini saya mau cerita bahwa Ibu itu dulu sering sebelum sakit stroke, dulu itu sering menyuruh di dalam rumah tangga itu Menyuruh anak-anaknya atau termasuk kepada bapak itu menyuruh ke arah kebaikan Menyuruh ke arah kebaikan ya. Tapi pada waktu itu yang disuruh itu belum mampu Atau menurut Ibu itu kok gak bisa, sehingga Menjadikan Ibu itu jengkel Marah yang tersimpan Hanya itu Tersimpan gak bisa dibicarakan Lama-lama satu bulan dua bulan Satu tahun Akhirnya truk muncul Nah biasanya ini berhubungan Kalau saya melihat Pak Suradal Ini kayaknya sih Tidak dengan Bapak kayaknya Tapi bisa aja dengan Salah satu putranya umpamanya Ini anakku satu ini kok dikasih tahu nggak bisa tapi dikasih tahu mamanya bantah akhirnya ah daripada nanti berantem mending saya diem tapi diemnya marah kira-kira ya. dengan siapa ibu, ibu jengkel pak ya ada anak salah satu anak ada yang ada ya ada. oh berarti nggak salah ya, ya, ya, ya. karena saya melihat pak suradal ini lucu dulunya karena, ya, pak. pak suradal itu dulu lucu jadi kalau ibu bisa tidak terlalu jengkel sama bapak sama suami tapi kalau sama anak bisa aja benar ya dengan bener, bener, si. oh benar kalau anak kalau ibu marah lah saya yang dagel gitu. oh eh, kan dagel <laughs> iya saya lihat wajahnya Pak Suradal ini memang lucu dulunya jadi kelihatan jadi ibunya jarang marah dengan bapak tapi kayaknya dengan putranya deh karena stroke itu diawali kejengkelan marah tersimpan tapi nggak bisa keluar nah kalau nggak bisa keluarnya ada dua alternatif kalau nggak suami ya nah kalau sama suami melihat wajahnya Pak Suradal, insya Allah enggak. Tapi kalau anak mungkin, karena anaknya enggak ada di sini, saya enggak bisa lihat wajahnya. Kalau ada langsung ketahuan, kayaknya pada anak. Gitu. Oh, Begitu. Begitu ya, ya Pak Suradal ada, ya? Ada, satu, ada salah satu putranya ya, ya. ya? Oh ya, Alhamdulillah. Nanti saya mohon ibu, ibu di belakang dengar ya bu? Alhamdulillah. Nanti banyak-banyak mohon ampun jika ada ada putranya yang jengkelin bu? Ada ada putranya jengkelin yang kata pak bapak tadi ada? anaknya ada oh enggak maksudnya ada putranya yang disono yang jengkelin magelang enggak ada katanya apa bapak enggak punya anak ya? hahaha ini bener istrinya pak bener tapi bapak tahu ya? bapak tahu? tahu saya kira-kira yang jengkelin anaknya yang ya. itu tahu ya? enggak tahu anak normal. Eh, nah, ibu, ibu, jangan disebut. Jangan disebut. <tuk> nanti anaknya marah nanti. Cepat-cepat minta warisan nanti. Dange. <tuk> Udah ya ada, gitu, aja. gitu aja. Yang jengkel ibu apa bapak sebenarnya sama anak ini? Ya sudah tidak apa-apa. Nanti bisa dikoreksi di rumah. Ibu bilang tidak ada kali memang sekarang lagi seneng hatinya melihat acara bengkel hati jadi lupa. Jadi Allah. di sini nyenengin semua kan ya. Mudah-mudahan ini dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan alhamdulillah kalau Allah bisa memberikan kesembuhan dengan cepat ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dikoreksi Ibu banyak mohon ampun kalau sering menyebab jengkel kepada siapapun bisa pada suami, bisa pada anak, bisa pada keluarga yang jengkelnya cepat sekali. Hanya itu mohon ampun pada Allah Ta'ala ya Pak ya ja Jangan ditinggalkan sholat lima waktu Ditambahi dengan sholat sunah tahajud ya Mudah-mudahan uh, doa Bapak, doa Ibu Mudah-mudahan diterima, dijawab oleh Allah Ta'ala Amin. Amin. Amin. Amin. Amin Terima kasih Bapak Suradal Suradal Suradal Dari Taksi suro, taksi suro, taksi suro, tahu netral. Oke, kita masih ada waktu sambil nanti mau berikan kesempatan lagi untuk jamaah atau pemirsa yang di rumah untuk telepon. Tapi saya mau nanya dulu nih Pak Ustad, yang namanya jengkel, kesel, emosi itu kan kayaknya emang semua orang pernah ngalamin ya. Bapak-bapak pernah ada gak yang gak pernah marah? Saya mau tahu ibu-ibu ada gak yang gak pernah kesel? Nah, sekarang gimana Pak Ustaz? Supaya kita tuh bisa melatih supaya gak marah, supaya gak tebel, begitu emosi naik ke kepala, apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya sih. Kalau apa yang saya baca pada hadis Nabi, kemudian sunnah Rasul itu mengajarkan kalau kita lagi mulai jengkel itu muncul kita itu wajib melantunkan astagfirullahaladzim itu mengingat kita minta ampun kan itu dan itu salah satu zikrullah yang disukai oleh Allah sebenarnya disukai karena dengan kita minta ampun itu kita itu sebagai hamba Allah yang betul-betul paling bawah Paling banyak salah, nah kenyataannya memang kita itu belum memahami kalau pada waktu kita mengucap astagfirullahaladzim itu sebenarnya kita banyak salah. Jadi akhirnya pada waktu mengucap astagfirullahaladzim lupa, kita jadi tidak, tidak minta ampun malah pakai ceklekan klek. Nah, ini yang sehingga malaikat pun bingung ini tadi ngomong apa ya. Karena diminta oleh Allah Ta'ala Kalau kita itu istilahnya membaca dalam bacaan uh, Membaca dalam sholat Kita juga tartil kan seperti itu Betul. Kemudian kita juga membaca Quran Diminta yang tartil juga Nah pada waktu kita zikrullah mengucapkan Memanya astagfirullahaladzim Ya jelas harus tartil ya Jelas sehingga malaikat tuh mendengarnya jelas jadi bukan maunya dia niatnya istighfar, ajab, ajab, istighfar, ajab. Itu saya senang melihat seperti itu bukan seperti itu. Jadi Allah melihat bahwa yang dilihat, yang dinilai itu adalah kualitasnya. Betul benar dipahami, betul betul dipahami. Oke, okay. okay. menawulan mudah itu bisa kita jalanin ya, Pak, Ibu. Karena memang tidak mudah, tapi harus memang dilatih hari demi hari, ya orang naik sepeda juga tidak bisa langsung naik sepeda ya Pak Ustaz Tieng. Oke, okay. Pemirsa Bekel Hati jangan ke mana-mana, kami akan break sebentar. Tapi setelah ini kami akan menerima telepon dari anda atau juga jamaah yang ada di sini untuk bisa bertanya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa sebelum kita berpisah di acara Bekel Hati ini, uh... Waktu biasa acara ini selalu di akhir dengan sama-sama kita memanjatkan doa Dan sekali lagi biasanya setelah acara ini selesai on air Nanti akan ada sesi off air, bengkel hati off air yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Danu Jadi Bapak, Ibu sekalian yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya langsung Nanti bisa mengikuti pada acara off air nanti Dan yang jelas pemirsa dimanapun Anda berada Bengkel hati selalu terbuka untuk siapapun Mau ikut pengajian, baik itu benar-benar khusus, ha ataupun mau hanya mendengarkan monggo Kami persilahkan setiap hari Minggu dan Senin Sebelum kita tutup acara ini mungkin Pak Ustadz ada pesan yang mau disampaikan buat jamaah baik di masjid ataupun yang di rumah Bagaimana supaya bisa sama-sama menjaga akhlak dan perbuatannya supaya terhindar dari musibah dan masalah Pak Ustadz iya sebenarnya kalau saya cerita ini case saja tapi tetap akan saya mencoba memberikan salah satu apa namanya wacana kalau kita setiap hari ini mudah-mudahan saya juga mengajak saudara-saudara saya ayolah kita membaca Al-Quran walaupun satu ain ya kita baca, kemudian kita baca taksirnya sehingga mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga tidak menunggu Allah itu memberikan musibah, tapi yang kita tunggu adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah ayo kita membaca Al-Quran, rajin kita membaca Al-Quran dan juga membaca taksirnya. Kalau sudah memahami tentang teori Al-Quran, teori tentang ilmu-ilmu Al-Quran, Ayolah kita aplikasikan ayat-ayat tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nantinya Allah akan banyak memberikan eh, apa namanya rahmatnya kepada kita kenikmatan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah untuk semua usaha kita agar diberi kemudahan dan dirdeka Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama penerus di rumah juga selama kita berdoa Yang akan langsung diusin oleh saudara-saudara Ya Alhamdulillah Jamaah Masjid Anida dan juga Pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah Amin Marilah di akhir acara ini kita berdoa Pada Allah Ta'ala dengan kusuk Dengan ikhlas Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Oleh Allah Ta'ala Amin. Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa syahdihi Ya Allah ya Ghaffar Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan Ampunilah dosa yang kami lakukan dari akhir balik hingga saat ini ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan, Ya Allah Ya Allah, Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada umatmu dan makhluk yang terciptakan di muka bumi, Ya Allah Amin Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah, Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami Ya Allah, Ya Allah kami juga mohon kepadaMu ampunilah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayang Ya Allah Amin Ya Allah alhamdulillah kita telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan nikmat dan rezeki kepada kami Ya Allah jika banyak sekali masalah Jika banyak sekali musibah Jika ada penyakit yang ada dalam diri kami Karena kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah Kami mohon ampun kepadamu ya Allah dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami Menghilangkan musibah pada diri kami Ya Allah Dan menghilangkan masalah-masalah yang tidak baik bagi kehidupan kami Ya Allah Ya Allah jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan dosa kami Ya Allah orang tuanya Kami mohon ampun kepadamu Ya Aghafar Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami Ya Salam Agar kami sekeluarga lebih sujud kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari amarah dan emosi kami ya Allah. Dekatkan kami dengan kesabaran ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Razzaq mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon agar Engkau mudahkan semua pekerjaan yang kami kerjakan di muka bumi ini, Ya Allah. Engkau mudahkan semua aktivitas kami, Ya Allah. Dan tojahkan dari suatu ketoliman yang akan mendera kami, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana dinahidun ya hasanah. Di hasanah, wa fil akhirah Hasanah, wa qina dabanar. Wa lhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa TPI dimanapun ada berada, demikianlah akhir acara bengkel hati pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada telepon yang belum sempat terjawab. Dan melalui acara ini, mari kita sama-sama jaga ahlak dan amal perbuatan kita. Untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Saya Bayu Aksara, wabillahi taufik walayda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm.